Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi Kholakal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsan wa amla wa huwa huwal azizul al gufud Allahumma salli ala ta'idina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi majlis ini ya Ruh. jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosanya. Kau berikan nikmatnya ibadah, nikmatnya yakin padamu, nikmatnya rejeki yang halal barokah, nikmatnya doa yang kau ijabah, nikmatnya rumah tangga sakinah, nikmatnya istiqomah ya Allah. Saruniakan kepada kami Nikmatnya khusnul khatimah Wa na'udhubika min su'il khatimah Taqbal minayakarim Innaka antat sami'ul alim Watub alaina Innaka antat sawabu rahim Hadirin Rugi Kalau tidak berdoa Karena Apa yang bisa dilakukan oleh Seorang penceramah Dia paling bicara Dia tidak bisa memasukkan ilmu ke otak orang Tanpa izin Allah Tidak bisa membulak balik hati Tanpa izin Allah Tidak ada Tugas seorang pencerama ya cuma meluruskan niatnya Bisa ikhlas atau tidak Lalu berusaha bicara yang benar Dan itu pun sekuat tenaga harus diamalkan Selebihnya Allah lah Yang memberi hidayah Memberi taufiq makanya jangan pernah lalai dari doa sudah? om oh, ya silahkan duduk semua yang motret hukum mendengar ilmu wajib hukum motret tidak jelas ya <SILENCIO> adilin kalau saya lihat di sini semuanya ada kemiripan yang hadir di atas, di bawah. Ini wajah-wajah banyak persoalan, ya. Persoalan, masalah adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab, hadirin. Ada masalah, sedikit atau banyak? Kederhana atau rumit Ringan atau berat Hasilnya hina atau mulia nah, Begitulah Jadi makin berat masalah Itu kalau disikapi dengan baik Makin mulia dia Yang sedang ceramah ini Kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana adik? Lalu juga sekali ketemu di masjid ini Nah inilah salah satu masalah kita, yaitu kebanyakan mikirin masalah orang. Berat ringannya masalah, bukan pada masalahnya. Ingat teori ujian ya, ujian itu tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kalau kita stres, sengsara, nelangsa, benar ada ujian. Tapi pasti yang membuat kita menderita itu adalah salah menyikapinya. Rasulullah lebih berat dari kita dan biasa saja ya. Para sahabat, para pejuang. Secara sederhana berat ringannya masalah itu satu... Orang itu akan jadi berat dalam hidupnya kalau cita-citanya hanya duniawi. Kalau orang dalam pikirannya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ujian, penghargaan, cinta manusia... ...ya selamat menderita lah. Pasti semua urusan jadi berat. Beda dengan yang pikirannya akhirat. Yang cita citanya jadi ahli sorga yang cita-citanya beda, yang ingin punya rumah di dunia dengan yang ingin punya rumah di surga, beda sedekahnya. Nanti dari kotak infak ija udah kelihatan, ya. Yang ingin punya rumah di surga enggak ada beratnya sedekah. Satu, orang itu berat tergantung cita-cita. Yang cita-citanya pengen masuk surga, dunia ini ringan, Pak. Ada seorang suami yang istrinya galak sekali, yang kalau orang tidak kuat dia malah suka cita, karena dia membayangkan selama dimarah istrinya dosanya berguguran, habis tu dosa pahala istri dikasihkan sama dia banyak tu pahala, dosa habis pahala meningkat peluang kesorga membesar, ya pasti bukan dialah katanya beda darinya, gitu, jangan kayak gitu pak itu salah pak. Harus mengajak istri ke surga. Yang kedua, berat ringannya hidup, satu apa? Tadi kenapa berat hidup? Ya, cita-cita. Jadi di sini yang paling banyak pengen jabatan, kedudukan, dia berat tuh hidupnya. Dengan kata mutasi, saya kayak mutilasi. Kenapa ada cemburu buta itu berat pak cemburu itu Pusing, stress, pernah merasakan cemburu Berat, berat, berat Kenapa? Karena memang penyebab yang kedua Yaitu sangat berharap bersandar kepada selain Allah Yang satu tujuannya, yang kedua siapa sandarannya Orang yang paling banyak berharap Bergantung kepada makhluk Pasti hidupnya susah aja Udah udah capek aja pak Silakan rasakan Kalau lagi galau Pasti lagi bersandar kepada selain Allah Ya yeah. Benar Yang ketiga Berat ringannya hidup itu tergantung Ditolong Allah atau tidak Kalau Allah nolong Inna ma'amruhu Ida aroda syaitan ayakulalahu kun bayakun kalau Allah mudahkan beres saja pak wahai yang sesat Allahu bedurin falakashifalahu ilahu sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia Allah sendiri makanya maaf maaf saja pak kalau banyak urusan tidak sibuk dengan berharap pertolongan Allah ya selamat menderita. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita bahas bagaimana supaya ditolong Allah. Setuju? Setuju. tidak ada kalau setuju yang jelas. Kalau setuju setuju. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Dalilnya saya kira Bapak Ibu sudah hama, hafal. Alhamdulillah. Wastainu di sabr dan solat. Inna Allah ma'asabirin dan jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu, pembuka pertolongan Allah bagimu. Jadi kalau ada masalah tu langsung ingat ini saya harus di, ditolong Allah ni. Gimana caranya? Ya dua ini. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga ketika terjadi sesuatu, alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yang ketika ditimpa musibah tuh dia udah enggak ingat apa-apa selain Allah. Kami milik Allah, kami kembali ke Allah. Nah ini kita coba jabarkan dalam lima hal. Ketika kita ditimpa musibah, kan sabar itu pada pukulan pertama pak. Jadi kalau pukulan pertama enggak ingat Allah, susah sabar. Gimana ingat Allahnya? Satu, ketika terjadi sesuatu, ingat surat Al-Hadid ayat 22. Ma'aswabami musibatin fil ad, wala fi angfusikum. Illa fi Inna fi kitab min kabli an nabruaha. Inna zalika allohi yasyir. Tidak satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali dengan izin Allah dan sudah tertulis di lauh makhud sebelum kami mewujudkannya. Inna zalika allohi yasyir dan mudah bagi Allah. Ya. Jadi tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ataupun ayat 11. Ma'asobah min musibatin illa biiznillah. Wa mayyuk min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi. tanpa Kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman ke Allah. Allah ngasih petunjuk ke hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika terjadi sesuatu Langsung kita ingat Ini izin Allah Pas keluar Sendal tidak ada Ini izin Allah <laughs> Izin Allah bukan Mungkin Allah mau ngasih sepatu baru kepada saudara Sehingga yang ada Keselit Atau ada yang perlu Sampai keluar mau nyebrang Tiba-tiba ada orang mobil motor lewat Kena comberan huat, Kena baju dan pas dia menguap huat. Izin Allah bukan? Jawab hadirin yang kompak Jangan bikin emosi nih kan Izin Allah bukan? Gak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah Semua Makanya yang kita cari bukan izin Allah Melainkan Ridho Allah. Nah, kalau izin Allah, penjahat juga diizinkan oleh Allah kalau Allah mau izinkan kejadian. Koruptor itu terjadi dengan izin Allah, tapi dia akan nanggung tuh. Semua perbuatannya akan kembali. Kalau Allah tidak izinkan, berapa banyak e, maling yang gagal. Ya. Ada yang mau maling ayam, ayamnya enggak ketangkap, dia yang ketangkap. Emang udah gitu garisnya, pak? Tapi itu lebih baik. Yang ketangkep-ketangkep KPK Itu sebetulnya izin Allah semua Malah itu boleh jadi terkabulnya doa orang tua Orang tua kan ibu koruptor itu doa Minta anak yang soleh Nah ini anaknya koruptor Oleh Allah diijabah doa orang tua Dengan cara dibukakanlah informasi Lalu tangkap oleh KPK Jadilah dia berhenti korupsinya Kan bagus kan? Harusnya keluarga yang ditangkap KPK itu berterima kasih itu sama KPK. Termasuk yang ditangkapnya. Aduh mas KPK, terima kasih. Saya ditangkap ini, izin Allah saya, saya, selamat. Berhenti nih saya korupsinya. Teman-teman saya yang belum ketangkap, masih korupsi nih. Susah mikir ini ya, rada berat. nanti hati gak apa-apalah. izin Allah. Seperti... Pak Basuki yang Meresmikan ini uh, Ngomong Al-Ma'idah, izin Allah bukan? Izin Allah. izin Allah itu Jadi sedunia sekarang tahu Al-Ma'idah ayat satu ya Oh tidak ada satu pun Ayat yang menggegerkan Selain ayat Quran Cukup satu ayat saja, sudah goncang nih Indonesia Dunia malah pak Izin Allah itu pak Maka yang kita cari bukan izin Allah. Melainkan ridho Allah. Di mana ridho Allah? Ridho Allah itu ada pada amal-amal yang Allah sukai. Itu ridho Allah. Nih pertemuan ini. Ini izin Allah atau ridho Allah? ridho Allah? Kalau niatnya benar, ridho Allah. Kalau yang dilakukannya benar, ridho Allah. Tapi kalau ada intel ke sini. Misalkan ya, niat ngintelin saya. Itu izin Allah. Tapi mungkin Allah tidak ridho. Kecuali kalau Intelnya terus tobat sesudah ini ya. Iya kan tergantung niat dan amal. Dua, Bu, Ibu, kalau suami marah izin Allah bukan. Iya Bu, suami tetap dapat dosa kalau marahnya dengan niat dan cara yang tidak benar. Tapi bagi ibu yang dimarahi, ingat yang kedua ini, ini pasti ada hikmahnya, pasti kebaikan. Kalau orang beriman, enggak ada kejadian kecuali baik. Ajaban diambil mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khoir. Semua urusannya baik. Wa laisa dzalik li akhadin ilal mukmin dan tiada yang demikian itu selain mukmin. Jadi kalau kita merasa beriman, baik semuanya inna atsabatu tsara'u shaqara fa kana khairullah. Jika Allah memberikan karunia, syukur maka itu kebaikan baginya. Jadi karunia Allah itu belum tentu baik, Pak. Dapat uang, naik pangkat kecuali dengan syukur. Jadi kebaikan dan kalau Allah memberikan dara'u ke kemudaratan, sabar. Sabar. Fakana khairullah. Diberikan musibah, kemudaratan, sabar. Maka kemudaratan pun baik baginya. Jelas, hadirin? Jadi, enggak ada terugi buat kita. Kalau benar menyikapinya. Tenang, tenang. Heboh-heboh kemarin itu baik, tuh. Kalau disikapi dengan benar Ya Halo Tenang hadirin Tenang ya Yang ketiga <coughs> Semua sudah diukur oleh Allah La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kesanggupannya Dalam perintah-perintah Allah Pasti sudah sesuai dengan kesanggupan kita Juga dalam aneka cobaan hidup Allah Maha Adil Allah tahu siapa kita Lebih tahu dari siapapun Allah tahu fisik, intelektual, keimanan, mental, keilmuan, finansial Allah tahu tentang kita, lebih tahu dari kita sendiri Dan kalau dia memberikan ujian ke kita Pasti sudah diukur karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin ujian SD, pelajaran SMA, zalim itu guru. Ya, yeah. mustahil Allah yang Maha Baik, yang Maha Adil, yang Maha Bijak memberikan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan. kan jadi nggak adil. Makanya jangan suka mendramatisir masalah. Keep cool, man. Apa? Huh apa artinya? Dilarang merokok. Tenang hidup, jangan suka didramatisir, ya. Tenang, lagi duduk, tiba-tiba ada yang kentut, tuh. Ya. Bener dong pak? Ini majelis ilmu nih, ini masjid nih. Ah ini mendramatisir masalah. Tuh, izin Allah nih. Pasti ada kebaikan di sini. Alhamdulillah. Telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau. Hm? Alhamdulillah masih peka hidung saya. Tak lama lah, tak lama. Ya. Dah, dah kentutnya mau gimana lagi? Ya? Dimarahin juga, tak mungkin masuk lagi itu. Ya, sudah, sudah tenang aja mas. Tak kedengaran kok. Beres saja. Daripada jadi masalah baru, tenang pak. Kalau ada apa-apa tu jangan suka emosional, ban meletus. Udo, wah oh, silakan nih ban meletus. Enggak, hanya ban aja kok. Pak. pak, ban meletus nih pak? Iya bu. Sudah sama-sama kita dengar. Gimana pak? Ya, semua- semuanya juga ada waktunya bu. Ini izin Allah. Apa artinya pak? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Salam aja bu. Tapi masih jauh nih pak. Ke kantor masih dua kilometer. Artinya Allah ingin kita olahraga. Bapak sero naik nih. Kurang olahraga. Ayo bu, Bapak naik, Bapak dorong. Bisa Oh hadirin, semuanya juga udah dihitung oleh Allah. ya Benar? Semuanya ada kebaikannya. Nggak ada tuh Allah berbuat jelek tuh. Nggak ada. Nggak ada iseng, nggak ada apa-apa. Semuanya baik kalau disikapi dengan baik betul? maka jangan suka digramatifir ada yang mau pensiun suka stres kenapa pak aduh sebentar lagi pensiun cicilan belum lunas kreditan masih banyak anak belum tamat sekolah aduh saya gak kuat Gitu pak. kapan pensiunnya 3 tahun lagi Aneh. kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang Siapa tahu bulan depan meninggal, malah seterai sekarang. Ah, jalanin we hidup maya, betul? Jangan suka didramatisir jangan suka dipersulit. Nih saya lagi seneng senengnya cerita keluarga, bu, pak, pak, bapak. Jangan suka marah-marah sama istri ya. Ini hampir di tiap mesin saya ingatkan ini nih, Janganlah istri itu dibuat Dari tulang rusuk yang bengkok Kalau dikerahkan Patah Dibiarin tetap bengkok Jadi digimanain Ya disabarin Didoain Disolatin pak Bukan jenazahnya pak Nanti babak akhir saya kasih tahu rahasianya Ya Emang wanita gitu pak, suka nggak jelas. Ya? Oh ibu ibu langsung melotot. Coba bu, ibu yang baik, jawab dong bu. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Semua dengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh mereka ketawa sendiri, mereka bingung. Eh? Bu kalau dikejar anjing gimana lari? Kalau ibu dengan anjing lari mas anjing. Dia yang jawab, dia yang bingung. Nah inilah wanita ya, tenang tenang. Maaf ya bu ya, terus ibu masih ketawa sendiri. Ibu, bu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau, ya? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? <SILENCIO> eh, nggak jadi. Jadi jangan didramatisir, Pak. Kalau istri suatu saat gitu ya biasa relate aja. Hei Pak, dengerin ini ya. Jangan mudah terpancing oleh wanita... ...oleh istri khususnya. Tenang, tenang. Ingat selalu ceramah ini. Ingat selalu ceramah ini, ya. Tenang, memang gitu. Kadang-kadang wanita cepat berubah pikirannya. Papa, ya Bu... ...hari minggu kita kan ada kondangan. Oh iya, benar. Ibu pakai baju yang mana ya, Pak ya? Papa, atuh terserah Ibu. Pakai aja yang paling nyaman... Coba deh kalau ditanya terjawab pak, pakai yang mana? Jangan terserah-terserah, salah kita pak, pada niat kita benar. Ya udah ati ibu temu pakai yang mana? Yang merah atau yang biru pak? Yang merah bu, ibu kalau pakai merah tuh keren. Tapi kan biru juga bagus pak. <tik> Atu silakan ibu pakai angin eh keluar teh hijau pak biarin biarin biarin sepanjang masih sesuai syarat biarin jangan bo apa-apa pak mau dimasakin apa nih awas jangan nyebut terserah pak. Apa ya? Udah deh bikinnya kali ini opor ayam. Ayam tuh mahal, Pak. Coba. Bu karedok aja yang gampang. Papa kan mentret. Nah, ya udah tuh Bu ampun, salah melulu. Beli we di warung sana di Wanteng. bilang aja masakan mama enggak enak ya. Oh, istighfar, istighfar ibu ada yang kayak gitu nggak bu harus tinggal ngaku itu akarnya apa apa nggak ngaku juga udah ngerti ya <tuh> jaga pandangan pak jaga pandangan ini dia undangan semua dandan hanya ibu yang halal yang lain nggak halal iya bu ini juga lagi dijaga ah kenapa sih lihat perempuan itu terus Hah? Kenapa, Enggak, ah kenapa pak nggak bu ibu juga lihat emang dia sama saya cakepan mana Hah? cakepan mana dia sama saya atuh bu cakepan ibu bu. bohong, bohong. kita percaya coba pak. kita jadi harus ngomong apa ya atuh udah cakepan dia dasar loh laki pulang, pulang makanya kalau udah kejadian pahit begini pak dah tenang ya ingat sama saya ya jangan terpancing senyum aja pak ada kuncinya Yaitu yang keempat Surat An-Nisa 79 Ma'aqsa baka min hasanatin Wa min Allah Wa ma'aqsa baka Min sayiatin Wa min nafsid Kebaikan apapun yang datang padamu Itu dari Allah Dan keburukan yang menimpa Karena kesalahanmu sendiri Jadi kalau udah kayak gitu Situasi Pahit nggak usah didramatisir langsung ingat hm, Ya Allah saya yang sering nyakitin orang sekarang saya dapat Pak yang benar dong jadi lelaki laki persis tadi saya ngomong sama karyawan yang benar dong kalau jadi karyawan gitu Allah tahu semua dosa kita Pak karyawan nggak berani bicara ke kita tapi Allah bisa bikin orang lain ngambek ke kita benar? Makanya kalau ada kejadian itu Bawanya adalah istighfar Tobat Apa bedanya istighfar dengan Tobat Kalau istighfar tuh mohon diampuni Ditutup, dihapus yang lalu Kalau Tobat, ke depan Supaya kita terjaga Tidak melakukan keburukan lagi Kalau istighfar Bisa oleh diri Bisa minta didoh, Di istighfarkan oleh orang lain Kita mati juga Tetap orang lain bisa mendoakan ampunan ke kita kalau tobat harus oleh diri sendiri. Makanya, Bapak Ibu, kalau ada kepahitan tuh, orang tuh susah tobat, susah minta ampun kembali ke Allah karena dia merasa sebagai korban. Ah ya Allah. Istri saya tuh gitu-gitu amat, padahal Jadinya dia marah Pasti ada dosa kita di tempat lain Yang mengundang kepahitan itu Kayak kita kecopetan Copet udah pasti salah Tapi terpilihnya Kita dicopet Nah itu periksa Ya Allah ini satu bis Hanya saya yang hilang dompet Astagfirullah Pasti ini ada hikmahnya Diingat-ingat oh, ya, Kalau Jumatan Masuk ke cekukanan 20 ribu ke kiri 2000 lagi Jumatan ngantuk kotak infak lewat masuk refleks, terus di Jumatan ke warung, bungkus Ya Allah Astagfirullahaladzim inna lillahi wa inna ilaihi rajimun apa? kenapa dia istighfat? salah masuk jadi yang masuk ke masjid tadi berapa 20 ribu, 20 ribu. rencananya berapa waduh semuanya jujur ada yang 2 ribu sekali merokok berapa cembungku sekarang merokok 20 Seming. sebulan kali 30 600 setahun kali 12 Tujuh juta dua sekali Jumatan 2.000 sebulan kali 4 8.000 kali 12 tahun 96.000 puluh enam merokok tujuh juta dua Jumatan sembilan merokok tujuh juta dua Jumatan, siapa Tuhannya perokok ya? Allah atau rokok? Lihat saja dari pengorbanannya. Kalau orang yang menuhankan rokok, dia lebih banyak berkorban untuk rokok, dia lebih ingin dekat dengan rokok, dia takut jauh dari rokok, dia pengen selalu akrab dengan rokok, makanya tidak ada riwayat orang yang menuhankan rokok itu hidupnya bahagia, enggak ada. Kayak stres. Enggak ada kebahagiaan. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok, ya. Jangan hadirin enggak pantas. Jangan doang ngomong gitu dong, ah. Tuh ada kok ustaz yang merokok. Eh. Sesama biskota dilarang saling mendahului, ya. Saya enggak mau ngomongin ustaz. Siapa teladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah terbayang Rasulullah seorang perokok? Jawab. Inka mungkin Rasulullah tu warak. Hati-hati sekali jangankan yang haram yang subhat aja yang ragu-ragu enggak apakah terbayang para sahabat merokok di masjid Nabawi gitu kan enggak mungkin otak kita enggak kuat membayangkannya para imam ulama besar apakah mungkin imam safi'i sambil berfatwa saya akan berfatwa sebentar ya <tuh> jadi merokok itu niru siapa? besar kemungkinan Abu Jahl. awas jangan ada yang ngerokok di sini, apalagi kalau imam mau azan ngerokok udah lewat tu harus berhenti. Kenapa udah lihat cerita? Kiri -kiri Emang nggak tahu Pak, cuman ada inspirasi aja di pikiran saya. Hadirin, boleh jadi Allah memberikan ujian keuangan karena kita banyak membuang uang di jalan yang salah. Eh. Gimana kalau kita dilanda kepahitan? Kalau makin pahit ya, itu berarti di sana ada dosa yang besar. Karena untuk kejadian yang sama, ada yang pahit sekali menderita, ada yang enggak tuh? Kayak menjelang menikah batal Itu orang macam-macam pak Wah ada yang sampai membenturkan Kening ke tembok Ada yang loncat ke sungai Ada yang meminum obat serangga Tapi ada yang dibatalkan nikah Sujud syukur pak Kenapa bisa pahit Ini mesti dosa sebelumnya Boleh jadi yang getir pahit itu Proses sebelum nikahnya Banyak melakukan perbuatan Yang bisa jadi dosa Baik tindakan fisik atau hati. Mungkin udah abis-abisan tuh. Kepada orang yang dicintainya sampai lupa ke Allah. Jadi ketika takdirnya enggak ada jodoh dengan dia. Waduh berat. Nah pahitnya itu adalah sebanding dosa tuh. Tapi yang sebelum menikahnya istiqoroh Kalau yang sebelum menikahnya istiqoroh Ya Allah, kalau baik Mudahkan, kalau tidak baik Jangan Ya, Selama menjelang nikah juga Jaga, mas kita belum halal loh Gak boleh dekat-dekat Ya, saya tidak menerima sentuhan Sebelum ijab kabul Nih, ada siapa di rumah ini Ada Allah mas, malaikat. Ah, susah yang ngeseng kamu mas Allah melulu, ya ada gimana Mas, jangan sembarang nulis loh Itu dihisap di akhirat ada siapa nih, ada yang dengar, enggak ada mah, Allah mah mendengar, jangan salah ngomong wah repot eh nikah sama kamu mah banyak sekali ingat ke Allahnya saya mah gak kuat, batal barokah ya. atulah kalau mau punya pendamping hidup yang enak mah yang cinta ke Allah setia ke Allah kalau ke Allah aja udah gak setia gimana setia ke kita, bener Jadi kalau ada pahit-pahit itu Bawanya istighfar hadir -hadir. Apa aja istighfar Surat Nuh ayat 10 Alhamdulillah minas syaitan irajim Fakultus tagfiru Rabbakum innahu Kana ghafar Yusili sama'u alaikum Midrara wa yundidkum Di amwal wa banin Wa yadja'an lakum jannatin Wa yadja'an lakum anhar Kukatakan pada kalian Istighfar kepada Tuhanmu yang maha pengampun Niscaya Allah akan membukakan hujan yang lebat Allah membanyakan harta Allah membanyakan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai Ini kan Kalau orang banyak istighfar itu pak Rezekinya kebuka Orang yang banyak istighfar itu tidak pernah sholat Tidak pernah istighfar Malah rezekinya lebih banyak yang banyak tuh dunianya tapi tidak ada rezeki barokahnya. Yang penting rezeki itu bukan jumlah, Pak. Barokah. Kalau berkah itu sakinah sehatinya. Banyak, apa Bapak pikir yang uangnya banyak bisa dinikmati? Enggak, Pak. dan dunia macaman tiga rezeki itu dimakan jadi kotoran dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah kalau yang dikumpul-kumpul itu kan cuma catatan ya lihat enggak, megang enggak apalagi pakai sama aja bapak yang punya gedung itu dengan bapak sama kalau yang udah tua-tua apalagi kasih oleh, ya makan nasi kebuli hmm. oh kalenterol bos makan duren. Hmm, wih, asam urat tadeng. Yang sudah 50 ke atas mah udah tahu, saya udah 55 nih, Pak. Sudah mulai jarang makan yang gitu-gitu santri wae, Saya yang dibekelin santri yang munyah ya. <risas> Makanya kalau ingin rejeki itu istiqfar. Supaya nanti kebuka rejeki yang barokah. Masalah apapun istighfar pak. Yang belum punya jodoh. Banyak istighfar. Yang sudah nikah belum punya anak. Cobalah amalkan istighfar. Semua kepahitan itu pak. Kalau dengan istighfar. Jelas dalilnya. Dibukakan pak. Rasulullah SAW bersabda. Man lazimal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulliha min farojan. Orang yang melazimkan istighfar. Maka Allah melapangkan dari kesempitan hatinya. Wa min kulli makrojan. Allah beri jalan keluar dari persoalannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya, Pak, ah, model kita mah pasti banyak kepahitan. Pasti, Pak. Kenapa? Karena banyak dosa. Loh, dosa saya apa? Nah, itu enggak ngaku. Coba saya pengin tahu acungkan tangan yang tidak punya dosa di sini. Gak ada yang acung yang dosanya sedikit, ada? Masih bertahan? Coba yang dosanya sedang lah, sedang. Oh, saya pengin ngacung tapi enggak ada yang percaya, ya. Eh. Acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa, jom. Oh, kenapa itu enggak ngacung? Karena saya banyak sekali, ah. <tik> Pak. Setiap dosa itu disaksikan oleh Allah. Setiap maksiat itu nyata dan pasti ada balasannya. Tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Itu tuh, Pak. Yang membuat hidup ini pahit di rumah, di jalan, di kantor, apa aja jadi masalah yang berat, neken sekali ke hati, itu tuh dosa. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Orang berbuat jelek ke kita, memang dia dosa, tapi terpilihnya kita yang teraniaya, ah oh itu dosa. Dulu saya waktu heboh, masih ingat? Ah gim nikah lagi, wow, goncang. Wah uh, itu bertahun-tahun aneh. Padahal kan halal. Sah menurut agama. Sah menurut negara. Bab Poligaminya mah enggak salah. Tapi dosa-dosa dari mulai balik itu yang banyak. Terus ketika ceramah gimana mata dosa. Dan itu tebusannya harus maki, Kata guru saya gitu. Harus dihina rame-rame. Itu nebus dosa yang terkenal dikagumin ibu-ibu dibalikin hati ibu-ibu oleh Allah oh, ngambok di mana mas ya, begitulah dulu dia yang dipotret antri udah ngambok dipot jerobek potret sekarang di celotip lagi mana <sepansi> atuh pakai emosi <sepansi> <sepansi> Padahal saya bukan suaminya ya tapi begitulah harus ngalamin kalau kata guru saya sih kalau pengen bersih keluar saripati ketauhidannya. Satu harus siap dijatuhkan dari pohon. Kayak kelapa tuh pak. Puh, itu salah satu cara ngebersihin. Kalau udah keburu tinggi. Gak ada kelapa jatuh pelan loh pak. Sudah jatuh tuh bukan dibelai. Dijambak pak. Puh, sampai gundul. ya, Udah gundul bukannya dikecup. Dipukul pak pakai gagang golok yang beletak, beletak, sampai belah udah belah, dicungkil udah dicungkil disisir, sampai mulus udah mulus, diparut bah, udah diparut 7 ah. tahun tuh kata guru saya gimana mbah, supaya saya ngejalanin ini, gak menderita air mata tobat itu yang disini Bikin seberat apapun hidup Gak akan terasa berat Jadi kalau Bapak Ibu mah pengen tahu Kerjaan saya mah gak mikirin Yang menghina pak asok aja itu Memulut-mulut dia suara-suara dia Tanggung sendiri dosanya Saya mah tobat pak. Ada yang nanya ah sakit hati gak oleh infotain Ah enggak Karena itu yang jadi penggugur dosa saya ya. Sakit hati gak oleh Ibu-ibu yang ngambek Ah ya enggak karena pahala dia dikasihin saya yang apa-apalah aduh. Makanya ada ibu-ibu yang datang sekarang ke pesantren minta dipulangin lagi pahalanya Tuh, hadirin. Nah, hadirin, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah dengan dosa yang menjadi pengundang masalah, ya. Jelas hadirin Harus jelas ya Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu Nabi Yunus Tiga kegelapan Gelapnya malam Dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut Dimakan oleh ikan Gelapnya perut ikan Ini berat loh Pak Bapak bisa bayangkan Dalam gulita malam Dikecemplungkan ke laut Pasti lebih gulita tiba-tiba datang ikan besar makan gelap kulit tak sempit apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin Yada ilah selain engkau ya allah tuhan yang berhak disembah tauhid nih subhanaka maha suci engkau ini baik sangka semua yang Allah lakukan pasti benar Pasti baik Pasti sempurna Pasti adil Padahal beliau lagi di perut ikan nih Kan kalau kita mau Ya Allah kok gini-gini amat Enggak ini mah Sempurna Saya ditelen ikan itu pasti perbuatan Allah yang sempurna Ini kuntumina zolimin Saya yang zolim Ya Allah Saya yang zolim Allah kasih jalan lolo Makanya pak, udahlah jangan kebanyakan mikir yang membuat kurang zikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Dan zikir yang pas nih, kalau lagi seset-seset kayak gini, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ada kejadian nyata pak. Suami isti bertengkar, wah, suaminya marah besar, kenda pintu, keluar dari rumah, dah, saya enggak mau di sini lagi, pergi aja naik mobil, wah, tapi di jalan, aneh tapi nyata, si suami ini yang begitu jengkel, hilang jengkelnya pak, loh, kok jadi enggak marah lagi, dia mikir kenapa hilang ni marah, malah jadi ingat ke istrinya muter pak, balik sampai ke rumah masuk ke kamar istrinya lagi di atas sejadah selesai ditunggu bu, maafin saya bu si ibunya juga baru selesai sholat saya yang minta maaf pak. aneh bu aduh kali ini saya marah secepat ini hilangnya doa apa sama Allah barusan saya istighfar pak Ya Allah ampuni saya belum jadi istri yang benar, belum jadi istri yang sahabat. Ampuni saya Ya Allah belum bisa ngerus keluarga. Istri nangis menangisi dosanya, istri dibuat tenang, Allah kasih solusi suaminya yang galak itu dibalikan hatinya. Enak begini mak, makanya kalau istri ngambek tu istighfar. Ada juga nih yang istrinya killer end the kill. Marahnya sampai pagi, udah enggak bisa, enggak bisa diperpanjang. Saya mau pulang, mau pulang Bu, maafin saya lah Bu. Saya kan udah ngaku tidak. Adzan subuh Pak. Saya ke masjid lias pergi sana. Enggak balik lagi juga enggak apa-apa. Di masjid dengar ceramah tentang surat Nuh ayat 10 ini. Bahwa Allah yang akan nolong mendatangkan pertolongan tobat ya Allah ngaku saya belum jadi lelaki yang jujur, engkau tahu, masyarakat saya di kantor di jalan, saya belum jadi lelaki orang tua yang bisa jadi contoh sholatnya ngaco, ibadah ngaco, aduh ya Allah wah terseduh-seduh tuh dari subuh sampai isrok sholat dua rakaat, pulang ke rumah tuh dah Ah saya sudah pas lah pasti dimarahin seri kedua. Nih. Pas buka pintu, Istri memang masih cindul matanya, mas. Ada curiga aku jadi lembut begini, sini mas. Ajar ke kamar, maafkan saya mas. Saya ngerasa tadi sikap saya itu berlebihan. Oh tu, wujudnya cinta ulam di bawah tiabul bapak sebetulnya yang salah. Masya Allah si bapak tenang, si ibu diurus oleh Allah, dibalikan hatinya. Ini hadirin, pattern ini ilmu ini kan? Tapi sifatnya yang uh, asli ya, jangan gimana apa? Ngerti enggak papa suka dan rumah tangga kita? Astagfirullahaladzim. Ah ini apa istighfar istighfar? Enggak boleh gitu istighfar nih adele. Enggak boleh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ah, enggak boleh gitu, enggak bagus. Harus dengan yakin. Allahumma anta rabbii. Laa ilaaha illaa anta. Khalaqani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masaqq untuk A'udzu bika min syarri ma Abu ulaka bi ni'mati tsana'ayha wa abu muqbi dzammi faghfirli. Wa fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tahu itu? Sayyidul istighfar. Buka internetnya nanti ya. Baca hafalkan, Pak. Baca itu dengan penuh yakin meninggal sore. Kalau pagi baca insyaallah masuk surga Pak, beneran. Kalau dibaca malam, pagi meninggal itu juga masuk surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Baca nanti hafalkan tuh gampang tinggal tulis Sayyidul Istighfar, keluar gambarnya hafalkan. Gampang hafalnya juga, baca aja 20 kali. Sekali baca 20 kali, nanti baca 20 kali lagi hafal sendiri. Ya. Yeah. Pak, naik mobil kaca kotor, tenang enggak? Sibuk mikirin jalan. Kelihatan enggak? Coba sekarang sibuk bersihkan kaca. Tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Itulah istighfar Pak. Mau mikir sekeras apapun. Kalau ketutup. Enggak bisa apa-apa. Udah kalau bertengkar dengan istri. Atau enggak usah banyak ngomong. Diem aja. Enggak ada gunanya. Semuanya salah. Kita diem. Kenapa diem aja? Jawab. Kan gitu. Ia harus jawab apa bu, berani ya ngejawab. Dikfar apa? Ambil wudhu, solat makanya yang terakhir wascainu. Bisa beri pesolah yang kelima. Ingat surat Yunus 107 Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan selain Allah. Wa iyam saskal Lahu bidurin, falak shifalahu ilahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Selain dia. Wa Khairin. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu. Tidak ada yang bisa menolak. Jodoh? Jodoh. Naik pangkat? Naik pangkat. Umrah? Umrah. Makanya dalam menghadapi pil kadal ini. Pil kadal. Ya. Pemilihan kepada daerah langsung. itu tidak boleh emosional yah kita menjernih-jernih karena yang menentukan kepala daerah itu adalah Allah surat ali imran ayat 26 kulillahumma malikal mul tu'til mulka man tashya wa tanzi'ul mulka mimman tashya wa tu'izzu man tashya wa tudhillu man tashya dia dikal khair innaka ala kulli cayin qodir Katakanlah duhai Allah yang maha raja, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau angkat derajat siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki dalam genggaman mula segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi perkara yang ngatur takdir itu mah Allah. Lah kita apa kerjanya? Ya kita kerjanya ikhtiar. Ikhtiar itu amal soleh bagi kita. Ya. Kalau haramnya makan khomer itu satu ayat, haramnya makan babi itu dua ayat, kalau haramnya memilih pemimpin yang tidak seakidah itu tujuh ayat ya sudah selesai itu aja. Ya. Tapi kan itu ada yang berprestasi Oh kita hargai prestasinya Kalau melakukan kebaikan Kita hargai kebaikannya Kalau itu gak boleh kita ngilang-ngilangin Tapi pas milih ya ikut Al-Quran aja ya. Karena misalkan ada babi Misal ada babi Ini babi itu baik misalkan, ya. Kemudian dia tidak pernah Main sama babi betina sembarangan Kemudian kandangnya juga bersih Terus makanannya juga yang higienis sehingga tidak ada cacing pita. Saudara mau makan babi enggak? Enggak, tetap aja enggak. Kenapa? Karena larangan Allah. Udah sederhanalah, enggak usah ribet-ribet. Ya, karena bagi kita amal soleh, betul tidak? Nah, kayak gitu aja. Cukup pahadin, eh, ya, saya enggak mau ikut pola tak politik. Tugas saya berdakwah, ngingetin orang tentang hukum Allah. Najak orang patuh ke Allah, mau patuh mau enggak, ya masing-masing. Ya, tiap orang dapat pahala atau azab dari perbuatannya. Enggak ada yang ketukar. Ya, resah diri. Ya, udah ah udahan. Begitulah, jangan ribet, jangan terlalu emosional. Ya, perbanyak istiqar dan wasnainu, bismillahirrahmanirrahim. Salam saya 40 rokaat pak. Kalau bapak lagi dalam sulit. Itu. 17 fardu gak boleh ditambah atau dikurangi, udah ini udah ngunci syaratnya tepat waktu berjamaah di masjid, itu tendangannya luar biasa Pak sholat isya berjamaah separuh malam Bapak dianggap sholat terus menerus mustajab sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus makanya orang yang sholat jamaah di masjid, terutama isya subuh itu luar biasa. Dukur asal usahakan seperti itu. Kalau lelaki, sholatnya di rumah terus, namanya lelaki soleh. Ah, ya. Ya, suruh pakai mu, kena saja. Bu, usir suaminya, ya. Jangan sholat di rumah. Tapi harus jelas dia ke mana. Tambah 10 rawatim atau 12. 12. Qobla subuh, ulangi. Qobla subuh, Qobla duhur, Ba'da duhur, Ba'da maghrib, Ba'da isya. Ah Ini 10 nih kalau dua-dua. Kalau Qobla duhur mau empat, nah itu boleh. Jadi dua ya. belas. Ini sunnah. Ditambah sebelas tahajud. Ditambah dua duha. Karena 360 sendi ini harus sedekah nih. Dan dua rokaat duha mencukupi. Pak, mau ngejerit sekeras apapun, Lari kemanapun kalau Allah tidak nolong. <tik> Sabar, jangan berkeluh kesah dengan yang lima tadi. Dan sujud, tumpahkan ke Allah dengan sholam. Nanti Allah yang atur semuanya. Pak. Pikiran ditenangkan, ada ketemu orang ini, Diatur ini, ada yang mengatur, Allah yang aturlah. Habis kita enggak bisa apa-apa Pak kalau enggak ditolong Allah. La haula wa la quwwata illa Terima kasih. Saudara tolong kalau pulang nanti bawa ini ya, masing-masing. Ini kotak buat masukin cukup uang-uang sisa aja. Ke sini. Kalau beli roti misalkan 20 ribu pakai uang 100 ribu sisanya di sini. Tahun 2014 30 miliar Pak membantu 300 ribu orang. Tahun 2015 naik 53 miliar. Tahun ini DPU diantaranya lewat ini targetnya 80 miliar baru terkumpul sekitar 60an mungkin bulan ini. Inilah yang bisa membantu beasiswa para penghafal Quran, para sarjana bisa membangun masjid di jalur Gaza. Ada rencana satu masjid termasuk di Surya anak-anak yatim. Ini pula yang jadi kambing bagi saudara-saudara kita yang miskin di. Kampung-kampung, kambing dititipkan, nanti dibeli lagi. insyaallah targetnya 750 ribu orang dapat manfaat. Bapak-bapak isi, kalau nanti tetangga ada yang sakit, keluarin, kasihin aja. Kalau ada masjid, keluarin. Kalau enggak, tinggal di SMS ke sini, sudah penuh nanti diambil. Kita kumpulkan, mudah-mudahan. Banyak manfaat dari lejah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'mina. Wal muslimina wal muslima. Al-ahya'i minkum wal amwad. Allahumma lana wali walidina warhamhum Kama robbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut Wa magziratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah Wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan Ya Allah ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi yang terang-terangan Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat Kuatkan iman kami ya Allah Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami ya Allah Jangan biarkan nafsu memperbudak hidup kami Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk durjana. Ya Allah istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Istiqomahkan kami memiliki kolbun salim. Istiqomahkan kami ya Allah menjadi hamba yang kau ridhoi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah wa qina azaban karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh ya Allah yang amanah yang adil yang dapat membimbing kami mencintaimu ya Allah yang dapat membimbing kami patuh dan pasrah padamu Robbana lindungi kami daripada pemimpin yang tidak mengenalmu daripada pemimpin yang melupakanmu Robbana atina fid dunia hasanah Wa bil-akhirati asana tawakina azabannar. Subakana rabbika rabbi wa'izzati amma yasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin. Kalau mau menyimak tiap pagi jam 5, setengah jam ada di Facebook. KH Abdullah Gimnasri Arya. Live tentang ilmu tauhid ini.